t a k Bungki selamat pagi Ya selamat pagi s i l a k a n Bapak Ya e -e, Menurut saya pendapat Almarhum Gus Dur agak betulnya Jadi Profesionalitas itu kelihatan sekali ya DPR sekarang itu merasa dirinya super body Saya tidak membela siapapun di pihak ini Tapi kita berusaha untuk membuat cerminan bahwa DPR itu e l e g a n Sopan Jadi menjadi panutan bagi yang lain Itu wakil-wakil rakyat disitu Punya pendidikan Menteri demikian Beri kesempatan, diskusi harus lebih matang ya, Jadi itu terlihat bahwa Tidak dewasa dan juga tangga tidak profesional Saya cukup malu melihat punya Anggota DPR seperti itu, t e r m a kasih Ya terima kasih Pak Punggit Pak Agung, selamat pagi Ya selamat pagi s i l a k a n Saya pikir beginikan itu Sebenarnya fungsinya DPR itu kan Salah satunya mengawasi Jalannya pemerintahan Nah dengan implementasinya salah satu adalah melakukan temu apa namanya memanggil menteri atau memanggil pejabat-pejabat pemerintah yang、uh, yang dalam konteksnya, nah mestinya kan ini menjadi satu ajang yang memang m e r e k a inginkan yang mereka menjadi fungsinya bukan kemudian malah seorang tamu yang datang di rumahnya diusir yang sebenarnya itu merupakan satu tugas yang harus dilaksanakan, l a l u c u jadi tidak menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya menempatkan diri pada posisi yang yang sama sekali tidak pada tempatnya tidak memberikan kesempatan kepada menterinya walaupun dalam konteksi n i menterinya juga tidak usah perlu emosi karena memang juga itu bukan dirubahnya ya pada saat dia tidak perlu emosi dia tidak diberikan kesempatan orang lain akan menilai bahwa sebenarnya memang kualitas yang b e r d e d a bisa kita lihat terima kasih terima kasih kembali Gilbert selamat pagi Pagi. Ya s i l a k a n Iya, Saya tidak membeli l e g i s t r a s i Pasok eksekutif ya Kalau saya lihat Seperti kayak begini Ya nah, Berarti Halo i Ya s i l a k a n i Ya berarti Ucapan Gus Dur ya benar ya Malah saya menurunkan Lagi satu tingkat lagi Menjadi Pregroup Bukan teman kanak-kanak lagi Menjadi pregroup Tapi ini juga mendagrinya Juga kurang Sosialisasi ya Dalam segala hal ya でも、それはもう一つのことでんそれはもう一つのこいです。それはもう一つのことです。それはもう一つのことです。それはもういつのことです。 Dan banyak hal yang kita lihat,、uh, masih mending itu anggota DPR kasih komen. Daripada diem, tidur di situ, kan lebih bete kita melihatnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Osman, Pak Haris. Selamat pagi, Selamat silakan. Selamat pagi. Jadi menurut saya DPR itu kan cerminan dari diri kita. k a d a n g k a d a n g kita ini terlalu n a i c ya, melihatnya DPR g i n i begitu-begini. kalaupun kita masuk ke s a n a p u n mungkin sama juga, kita punya emosi ya berarti. dan harusnya pejabatnya yang tahu diri, DPR itu kan dipilih bukan、ah, oleh rakyat,、ya. dia gak di test, gak ada problem t e s n gak g ada k e t e r d a s a n n y a bagaimana siapa aja boleh masuk DPR karena itu memang wakil kita gitu. jadi harusnya pejabatnya yang dipilih oleh presiden pastinya lebih tinggi ininya ya secara, secara kepintarannya sekarang karena dia terpilih h o l e presiden, pasti orang lebih baik jadi dia yang harus tahu j a n g a n s a m p a i a d a emosi, yaitu a DPR c e r m i n a n dari diri kita, wakil kita, harus kita hormati. Itulah adanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Nasrun, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. s m i e l a m a n g s e m a t g s e a m a a s a m a a s e a m a t a s e a m a t p a i t p a i s t a i s l a m a a i l a m a t a Selamat p a g s e l a a t g e l a m t pagi. l a a t a g e l a m a g i t a g e l a m a i s m t a g e l a a t i s e m a t pagi. s e t i s t i s e l t e r a m p s e l a m i s e l a a t g i m i s e l a a t i s e r a p i s t a i s e l a m a n g i e l m g e l a m a t i s e l t p a i l a a t p a g Selamat g i s e l p g e l a m a t i e l a m t p a i l t p e l a m a a s e p e l t i i t p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 サインアリス・バルディーニング・ジュリメマハウス・イトウ・イトウ・ジャラス・ン・トリニャ・ジュガー・スポティション・ト・マン・トリダー・グリー・マン・バゲマナ・マニカピ・ジョー・ジャー・サイン・ト・マン・トリア・バザ・アロー・ガン・ジャー・ジャー・カロー・ザ・デペレジュガー・マレフォン・ジャー・ミン・ジャー・ディス・ソウエイト・ラン・マン・トリア・ア・アロー・ガン・チタ・トランド・ランディ・タイワン・ Padahal kan negara Taiwan lebih eduk, lebih、oh、apa, le, anggota DPR-nya lebih jauh, lebih intelek daripada kita. Negaranya pun lebih maju, industri-nya pun juga lebih maju. Semuanya lebih maju Taiwan. Tapi anggota DPR-nya juga seperti itu. Dan negaranya tetap maju. Jadi sebenarnya yang penting apakah Indonesia maju atau tidak. mengenai cara bagaimana komunikasi anggota DPR dengan pemerintah atau dengan menteri d i a tergantung dia dialog tadi kalau menterinya brengsek saya setuju DPRnya juga sedikit a r o g a r supaya nanti tahu eh lu menteri brengsek terima kasih. ya terima kasih kembali dan yang terakhir Pak Agus selamat pagi selamat pagi、uh, sedikit yang tadi disampaikan oleh teman-teman s bahwa fungsi legislatif untuk ngontrol 私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私うううううううううううううううううううううううううう Uh, kemudian orang d p r itu ngomong banyak itu, kadang kata-kata nggak b a r u b a r u a Itu、uh, m e s t i n y a kalau demokrasi boleh dong,、uh, mereka juga pemerintah b i c a r a Itu kan namanya kan kasar, itu nggak mahasiskan demokrasi. Jadi memang、uh, persis k a y a k t a m a n k anak-anak k gitu. Jadi、uh, saya sangat k e c e w a d p r s e k a r a g ini. Sudah、uh, kurang peduli pada rakyat, tapi... Ini malah nggak jalan seperti digendang-gendang aja cuma enam u kalau bekerja di s u a kelas itu. Jadi itu nggak kerja cuma、uh, apa kan seperti mau hambar gitu. b e g i t u pak, terima kasih. Ya baik pak Hermawan, silakan. Pak h e r a w a n h e r a w a n silakan pak. Ya saya s e t mendapat dengan yang penelpon pertama bahwa tepat sekali ucapan dari almarhum Gus Dur bahwa DPR itu memang tidak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Saya hanya prihatin Kapan ya kita bisa Memiliki suatu Lembaga legislatif Yang betul-betul berbobot Yang benar-benar mencerminkan Aspirasi rakyat Terima kasih、Begitu. Ya baik Pak Ahmad silakan Ya selamat siang Siang silakan Pak Ya hanya bilang Kalau anak saya Taman anak-anak 3 tahun cukup Kalau lebih dari itu saya rasa パジミ すュません、ジミ <Sorry. S 2> Yeah juga, ini, PR,、それ、ジュいンバー。カンペチャフェニバラセネコロマネペペエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ Tapi intinya DPR itu sudah harus gak boleh ada di bumi Indonesia, m b a k Makasih. Oke,、okay, Pak Fendi. Iya, betul itu. Itu betul sekali. Kenapa ya? Karena saya lihat i nih penjabat kita hobinya berkelahi aja. Dia n gak g ada urus itu, urusan paket. Mereka dia gak urus. Dia juga n gak g mikir apa-apa yang ada mereka berkelahi. Padahal di depan mata, sebenarnya t h e s o m e t h i n g wrong with t h i country n i loh. Ada sesuatu yang salah. Harga c a b a i di Bandung udah r 100 ribu. Mereka n g gak urus itu. Mereka sibuk berkelahi antar partai. Ini dia sebenarnya kata Bapak tadi, udah gak perlu adalah itu DPR Yang penting sekarang kita butuh yang namanya penguasa tangan besi Yang bandel-bandel itu sikap g a jaman Pak Harto, makasih Pak Hendry, selamat sore Selamat sore, Bu Ya, silahkan Pak Hendry Ya, kata Merhum Gus Dur betul sekali, Bu Itu memang semua DPR, termasuk pejabat semua itu Makan dalam semua, pukul dalam sendiri Ya, gak bisa maju Mereka, siapa yang menang pun nanti dipukul supaya gak bisa maju Kalau maju nanti dia kalah gitu untuk periode ke depannya lagi. Kalau untuk tangan besi itu susah, yang memang punya tangan besi juga nggak bersih nanti. Jadi nggak tahu siapa yang bisa itu, Bu. Terima kasih. Oke.、Okay. Pak h a r d i Selamat sore. Selamat, silakan. Kalau Almarhum Gus Dur bilang TK, kalau saya bukan TK, Bu. Playgroup. <lain> <lain> <lain> <lain> Terima kasih. Atau taut ya. Pak Nasrun. Tanah Surun Halo Ya silahkan Pak Kalau saya lihat memang Menagri ini aroban juga gitu, sebelumnya m e gitu l a h Dia rancang untuk undangnya belum dikirim k Tapi udah komentarnya s o a l a d a k a s u s p u t u s a n gitu Mengoncing e m o s i y a lain t u d i a akhirnya gitu loh、hmm. Mungkin yang polisi-polisi saya itu adalah a n g g o t a Dewan dari Tugja gitu loh Pertama Kedua Kalau menagri emosi diberi d a n kesempatan untuk bicara s a m b a M b u r a h d u l forum itu b u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 パーキー、タルメンパーキーパーキーパーキーパーキーパーキはパーキーパーいーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキー Ya tentu pasti adalah yang Pihak yang bersuara lebih keras Nah cuma disini kan batasannya Orang susah membedakan kalau bicara keras Dianggap bisa t u n t u n Nah kadang-kadang orang yang berbicara l Malah b u t itu m kurang ajar Kadang-kadang macam -kadang si m e n d a k i ini Sebetulnya、hmm. Begitu Oke、okay. makasih ya Pak p a、nah, Leo s i l a k a n p a Leo Saya punya komentar ya Bu 私は私は私は私は私は私は私は私は私 t 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 n 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Sejak a m a n reformasi sampai sekarang t u enggak, n g g a k、hmm. Sebagai warga negara, sama sekali saya n g g a k terasa, e n g g a t e r a n a p i n d o n e s i a ini cabat-pecabatnya.、Hmm. Yang membanggakan bahkan sekarang cuma PSS-in, Pak, bah, bahasanya, Pak. Bah. Oke,、okay. terima kasih. 633-9160, silahkan untuk Anda Mitra Besi, saya ingin berbagi opini bersama p a S.F.M. Bagaimana komentar Anda melihat perilaku para pejabat kita? Pak Franky, Saya setuju dengan Bapak yang barusan ya Saya sama sekali n gak g ada respect dengan pejabat-pejabat yang、uh, Korupsi Udah Menggila teman-teman a -teman Kelakuan n gak g lebih kayak prema n Rebu barin aja DPR Oke、okay, terima kasih p a r u d i Saya juga sangat pendapat dengan p e n a l e p o n yang berdua tadi Memang tidak ada yang dibanggakan Dari pejabat-pejabat kita Yang tahunnya hanya duit Duduk, diam Ya udah dapat duit Terima kasih Oke,、okay. okay. selamat sore Pak s e f a r Halo Halo Dengan Bapak? Dengan Heru s i l a k a n Mbak nah, Saya setuju dengan pendapat semua t u Bapak-Bapak yang tadi ya Buat m e n a g r i saya bilang Dengan nakal pendek gak masalah DPR a a a d d p itu gak punya otak sama sekali t u Pak、hmm. Oke,、okay, terima kasih Pak z o n i Oke,、okay. halo s i l a k a n Pak Zony、ah, Oke,、okay. terima kasih、eh, Kalau saya lihat Uh, mungkin tidak benar kalau dikatakan MP, DPR itu seperti anak TK Karena saya punya anak TK ternyata mereka n g g a k berkelahi begitu Kalau saya sih lebih cenderung melihat ya seperti preman mungkin ya、uh, Yang sudah berkelahi、okay. bukan seperti anak TK Kalau TK ya anak saya punya anak TK Di sekolah sampai sekarang ini tidak berkelahi-berkelahi mereka、hmm. Ya kalau preman ya mungkin Ya jadi saya lebih cenderung、oh. mungkin seperti preman Seperti bapak、okay. yang, yang kedua tadi m a kasih Bu m a kasih Pak Soni Pak Sofian Ya, silahkan Pak Sofian. Ya, harusnya anggota DPR itu belajar etika dulu ya.、Um, baik pejabat kita semuanya belajar etika, baik etika apa salah berbicara maupun menyampaikan pendapat, sehingga untuk uh, memberikan uh, mencari suatu solusi suatu mencari solusi suatu masalah itu memang harus ya itu harus dipelajari oleh pejabat kita semua dan harus belajar itu. jangan hanya misalkan pergi ke sana untuk pergi keluar negeri untuk berlibating n dan segala macam menghabiskan uang rakyat, tapi hasilnya tidak ada, itu saja. Perlu belajar etika, c a e Terima kasih. Terima kasih Pak Sofian. Bahari. Halo. Halo. Silahkan Bahari. Saya bisa komentar. Mulai hari. Karena sekolah sudah tinggi,、oh. makanya diangkat jadher. Tapi tingkah lakunya kayak belum sekolah. g i t u saja.、Hmm. Oke,、okay, terima kasih.